Sama-sama ya Umi ya <laughs> Oke okay. Karena request dari si cantik yang disebelah saya Katanya lagunya jangan yang galau-galau misalnya yang rancak Oke okay, siap Sudah siap goyang Siap oke okay. Bangalangan gijak sayang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 That's the army